Tuh, sebelum kita tutup acara di sore hari ini yuk langsung aku enggak panjang lebar langsung kita kasih yang punya ada biola cinta bersama Mas Tony Toni oh. oke okay. dan seterusnya buat main ke yang di kawasan sehingga sehingga Bapak si teman-teman